Dafnul mayit, eh. Yeah? Dafnul mayit mm -hmm. berkaitan dengan pemakaman mayit atau penguburan mayit. Qaedah yang pertama Aqallu dafni hufratun. Paling sedikitnya kuburan hufratun satu lubang. Tamna'u yang menghalangi Ba'da radmiha Setelah ditutupnya Duhura ra'i hatin Tampaknya Bau Watahrusul mayita Dan menjaga mayit Min nabshus si Daripada digali oleh binatang buas wa akliha lahu dan dimakannya <tuh> jelas berarti di sini menyebutkan kuburan maka tidak ditentukan seberapa dalam dan seberapa lebar yang penting kuburan ini syaratnya tadi bisa katakan ada dua yang pertama Sekiranya bau mayit itu tidak tampak keluar, dan yang kedua, sekiranya tidak bisa digali oleh binatang buas. Jadi kalau sudah ada syarat ini, mau itu satu meter, setengah meter, mau dua meter, yang penting syarat tidak <tuh> terkium baunya dari luar, dan juga tidak bisa digali oleh binatang buas maka sudah cukup untuk dijadikan kuburan yang sah. Berarti kalau misalnya tidak memenuhi syarat kuburannya terlalu pendek sehingga masih tercium bau yang ya bau mayit atau mungkin juga masih bisa digali oleh binatang buas maka hukumnya masih belum dianggap menggugurkan kewajiban Wajipan. Jadi harus digali lebih dalam Fala yakfi Wad'uhu ala wajhil ardi Maka tidak cukup Fala yakfi wad'uhu ala wajhil ardi Maka tidak cukup Mayat itu ditaruh di atas Tanah Walbina'u alaih Kemudian dibangun di sekitarnya kenapa aku tidak cukup mayat itu ditaruh misalnya di tanah kemudian tempat tersebut kita bangun dengan tembok dan kita tutup juga dengan atap ya, tadi dikatakan kesah. kenapa aku tidak cukup nah, kenapa aku tidak cukup jadi kalau misalnya kalian <coughs> meninggal misalnya jadi ditaruh di atas di mana di sawah gitu. <laughs> Ini contoh aja ya. Kemudian sekil, sekeliling mayat itu jasad itu dibangun. Bangun. Sekiranya binatang buas tidak bisa masuk. Sekililingnya semuanya dibangun dengan tembok. Atapnya pun juga dibangun dengan tembok. Sah apa ndak? Kenapa kok tidak sah? Kenapa? bukan tempat kuburan. Ya. <tuh> ya itu tadi. Karena bukan loh Bang. Tadi kan dikatakan harus hufrah. Harus lubang. Ya, itu bukan lubang, itu di atas permukaan. Di atas permukaan tanah kemudian dibangun di sekitarnya dengan bangunan. Jadi itu tidak cukup untuk menggugurkan kewajiban mengubur mayit. Jadi mengubur mayit Ya harus benar-benar ditaruh di bawah tanah Harus digali tanah dan diletakkan di dalam tanah Bukan ditaruh di atas permukaan tanah Kemudian dibangun di atas Di atasnya Mau dibangun dengan istana atau gimana Kadang-kadang ya, juga Ada yang mungkin dibangun seperti itu Di Bali Orang kafir tapi ya Kita tahu Mayyid tersebut bukan dikubur tapi dibakar berarti itu tidak menggugurkan kuah <tuh> begitu juga kadang ada pulau di Bali juga yang andai kata kita pergi ke pulau tersebut kita akan melihat jasad-jasad mayit yang tergeletak begitu aja tanpa dikubur tanpa dibakar Ya, secara langsung kita akan melihat itu juga berarti tidak menggugurkan kuah <tuh> jadi harus dikubur Ya siapa yang pertama kali dikubur di muka bumi ini? Ya siapa? Ya, habil. Ketika Kobil membunuh Habil, Kobil membunuh, membunuh Habil karena hasud, karena iri. Ya karena dikawinkan dengan saudaranya yang lebih, Masa, <gul> lebih cantik, tapi kemudian Qabil tidak terima. Terima. Maka dia mengajak bertarung, dia mengajak berperang, bergulat, <coughs> bertarung. Tapi Habil nak mau. Ya. La in basatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bibasitilayka liaktulak kalau kamu mengulurkan tangan kamu untuk membunuhku, maka aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Jadi menyerahkan diri begitu aja. Ya, kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya benar-benar dibunuh. Jadi termasuk pertama kali terjadi perbunuhan atau perkena pertama kali yang membunuh adalah Corbin. Oleh karena itu dikatakan oleh Nabi SAW, mamin nafsin mamin napsin tuk talu dulman illakaana ala ibni adamil awal kiflun min damiha au kama qaal maa min nafsin tuqtalu dulman tidaklah ada satu jiwa yang dibunuh secara zalim illakaana ala ibni adamil awal kecuali akan dikenakan kepada anak adam yang pertama yang maksudnya di sini qabil ya kiflun min damiha bagian daripada dosanya. Jadi setiap ada pembunuhan maka Qabil dapat dosa. Ya annahu kana awwal man Karena dia adalah yang pertama kali memper atau melakukan pembunuhan. Jadi man sunnatan sayyiatan kana alaihi wizruha wa wizru man amila auzarihim shay'. Barang yang membuat kejelekan pertama kali maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang melakukan kejelekan tersebut sampai hari kiamat sekalipun jadi itu musibah. kalau manusia meninggal kemudian dosanya juga maksiatnya juga meninggal terputus sudah Alhamdulillah ini manusia meninggal tapi dosanya berjalan jadi orang membunuh kobil dapat dosa orang membunuh dapat dosa orang yang pertama kali misalnya ya pertama kali membuat homer maksiat atau buat narkoba setiap kali ada orang mengonsumsi narkoba maka dia dapat dosa padahal yang pertama kali membuat narkoba sudah meninggal dunia sudah berpuluh-puluh tahun tapi setiap kali orang konsumsi narkoba dia akan dapat dosa. ya begitulah juga maksiat yang lain siapapun yang pertama kali membuat maksiat baru maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang melakukan setelahnya <tuk> ila yaumil ya kira-kira banyak sedikit dosanya Qabil <tuk> dosanya Qabil jadi semua pembunuhan Qabil dapat bagian daripada dosa dosana udbilah jadi orangnya sudah meninggal zaman dahulu tapi dosanya sampai sekarang menga, mengalir terus berjalan ini sebaliknya sedekah jariyah kalau sudah qojariah pahalanya mengalir terus walaupun sudah mati walaupun sudah meninggal tapi ini adalah dosa jariah bukan sodako jariah tapi dosa dosa jariah mau dosa jariah hmm. kalau mau dosa jariah coba mulai sekarang berenungkan diri apa ya maksiat yang belum ada <laughs> supaya dapat dapat apa dosa jariah hmm. insyaallah tidak ada lagi Nah, setelah Qabil membunuh, saudaranya sendiri Habil Maka di situ dia bingung, mau diapakan jasad ini Mayatnya Habil ini karena itu adalah pertama kali kematian Pertama kali manusia wafat di muka bumi ini Qabil dengan Habil <coughs> Adalah sejarah terjadi pembunuhan pertama kali, karena pertama kali manusia yang wafat sehingga Qabil bingung akhirnya diberi ilham oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melihat burung gagak yang meninggal yang mati kemudian oleh burung yang lain digali tanah diletakkan di dalamnya kemudian dikubur ditutup akhirnya dilakukan apa yang dilakukan oleh burung tersebut ya jadi ini pertama kali <tuh> jadi syaratnya ya tadi kita katakan harusnya hufrah berarti ada tiga berarti syaratnya ya harus apa hufrah harus ada loh kebang harus di bawah tanah jangan dikubur di atas genteng atau di atas permukaan tanah walaupun dikelilingi dengan tembok tidak bisa dimasuki oleh binatang buas bahkan baunya tidak sampai keluar tapi tetap itu bukan huf oh, dan kedua harus menghalangi bau mayit tersebut dan ketiga tidak bisa digali oleh binatang. Jadi falayak fiwat uhu alawajhil arad maka tidak cukup mayat itu hanya ditaruh di permukaan bumi. Walbina ualeh, walbina ualeh kemungan dibangun di atasnya. Ausatruhu bika bika sirinah witurab atau mayat itu diletakkan di atas permukaan tanah kemudian ditutupi jasadnya dengan turup yang banyak pasir. Jadi setelah ditaruh, didatangkan di tanah ditimbun dengan pasir. Itu sah apa enggak? Tidak sah. Ya, walaupun menghalangi untuk digali oleh binatang buas, menghalangi terciumnya baunya, tapi tetap bukan dianggap huf hufrah. Harus ada hufrah Atohijarah, atau, atau hijah, hijyarah. atau hijarah. Wa'in mana wa'in mana rahihatah walaupun menghalangi bau wasabuah dan menghalangi sampainya binatang buas. Lahinahulai sabidafnain karena itu bukan dianggap kuburan, bukan dianggap kufrah. Wallayakfi adafnu fi mayam nak rahiyah fakat dan juga tidak cukup kuburan itu hanya menghalangi terciumnya bau. Tapi tidak menghalangi, bisa digali oleh binatang atau bisa menghalangi binatang buas. Tapi tidak menghalangi bah. Nah cukup kal kubur biturab seperti kuburan-kuburan yang hanya ditutupi dengan pa? pasir minhoyri hijaroh tanpa ada bah. Artinya tidak sah di sini karena apa? Karena hanya ditutupi dengan pasir, bisa digali oleh binatang. Kami maaf bila di aryauf sebagaimana dilakukan oleh sebagian tempat di aryaf ini di kampung-kampung di desa-desa. Fa'innahtamna -desa. urrah iha maka kuburan tersebut mungkin menghalangi tercium baunya walatamna ussabuah. Tapi kuburan seperti itu tidak menghalangi binatang wakal fusaki. Begitu juga kuburan fusaki. Fa'innahtamna sabu. Maka kuburan itu menghalangi binatang buas walatam nak rawiha, tapi tidak menghalangi terciomba. Walfusaki itu apa? Walfusaki buyutuntah talaret. Itu bangunan di bawah tanah. Jadi kita gali tanah itu, kita semen, ya kemudian kita tutup dengan semen. Ya mungkin. Binatang buas tidak bisa untuk menggali karena di disem, di semen. Tapi baunya bisa aja keluar dan tercium. Maka tidak cukup. Walatam nak rawiha. Walfusuk, walfusakibuyutuntahtelarat, yaitu kamar-kamar ruangan yang ada di bawah tanah. Waktu kata ibnu Salih, walsubki, wahairuhma bhumati jafanfiha dan telah ditetapkan oleh ibnu Salah dan Imam Subki dan lain-lain bahasanya haram mengubur mayat di tempat tersebut wakala ibn qasim inna hain kanad binaan ibn qasim mengatakan kalau itu adalah binaan fi hufarin kalau itu memang bangunan di bawah lubang setelah digali artinya dalam kafat maka cukup untuk menggugurkan kewajiban yang penting dua syarat tetap ada menghalangi binatang buas dan menghalangi bah wa illa fa'ala wa illa fa'ah jadi seperti mungkin di Mekah. Tapi kalau di Mekah memang karena tanahnya tanah padang pasir. Tanahnya hanya apa? tanah padang pasir. Jadi bisa bisa apa? Ya, tidak keras. Jadi kalau kita gali maka tanah tersebut akan kembali itu turun. Ya, jadi terpaksa mereka membuat bina, membuat bangunan. Jadi di semen samping-sampingnya nya kemudian baru di bawahnya juga di semen baru kemudian diletakkan mayit di atas semen tersebut. Jadi kayak kamar. Cuma enggak ada aslinya, enggak ada ranjangnya itu aja. Jadi hanya semen bangunan taruh. Jadi nanti itu pun kalau sudah satu tahun digali lagi diganti dengan mayit yang lain. Kecuali kalau sudah tinggal tulang-tulangnya, tulang-tulangnya paling hanya dipinggirkan aja di sebelah kemudian diganti dengan mayit yang baru. Ada di Mekah. Tapi kalau di Madinah enggak di Madinah seperti di Indonesia. Jadi kalau di Madinah tanahnya agak keras seperti di Indonesia ini. Jadi digali tidak longsor. Ya, digali masih tetap tanah tidak longsor ke bawah dan bisa tanpa harus disemen. Marhaban bikailada insyaallah. <tuh> marhaban ahlan. Allahumma barakallahu lana wa marhaban ahlan. Allahumma barakallahu lana wa Man mata fi safinatin Barang siapa yang meninggal di atas Safinah Di atas kapal Laut atau di atas perahu Atau di atas sampan Yang penting meninggal di, at, di Pertengahan langut Jadi meninggalnya di atas kapal Atau di atas sampan perahu ya. Dan tidak memungkinkan untuk dikubur Di daratan Libuk karena jauh jaraknya jadi di tengah-tengah laut, kalian ngelihat kanan laut, kiri laut, nggak ada daratan. Ya biasanya mungkin laut ke Pontianak ya, itu biasanya ke Banjar juga mungkin ya. Yang pernah naik kapal laut, jadi Ustad juga pernah naik kapal laut ke Banjar, jadi tahu keadaan. Ternyata kanan kiri semuanya yang kita lihat hanya laut, nggak ada daratan, nggak kelihatan apa-apa tapi indah masya Allah, khususnya di pagi hari, ketika di pagi hari kita melihat lomba-lomba ya, ikan lomba-lomba itu loncat-loncat, <tuh> itu di banjar itu, waktu pulang dari banjar. <tuh> nah, kalau misalnya meninggal di atas kapal laut di perjalanan, bagaimana ini, masa mau ditunggu? Ditunggu akan rusak, apalagi perjalanan masih jauh. Pontianak aja 2 hari 2 malam kan Kalau meninggal baru di tengah laut Masih 1 hari 1 malam Akan busuk mungkin baunya sudah 1 hari 1 malam sudah mulai tampak Baunya Kalau tidak taruh di salah aja Kalau tidak taruh di ya, kolkas Dan semisal untuk menaruh majid itu Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum apalagi ini mungkin khususnya perjalanan jauh, dahulu orang-orang yang haji kalau ke Mekah naik apa? Ya, naik kapal laut, butuh perjalanan berapa? kok tahu itu? tiga bulan, katanya ya mungkin, Ustadzmi ya, sendiri nggak tahu, mungkin anggap kita katakan tiga bulan perjalanan di atas kapal laut tiga bulan itu, gimana mabuknya itu, <tuh> jadi mereka ketika haji sudah siap membawa kafan kain kafan jadi siap untuk mati pembekal bekal sudah jelas bawa kompor bawa beras bawa apa segala macam untuk tiga bulan lama kan ya tapi sekali, uh, sekaligus juga mereka ketika itu membawa kain kah jadi kita bisa bayangkan tiga bulan perjalanan meninggal di tengah-tengah laut Hai gimana apa yang harus kita lakukan nah ini yang harus kita lakukan Wa jaba an yudhaa ba'dah husle wa taqfini wa sholati alih Pertama kita mandikan Kita mandikan di kapal laut itu Wa taqfini dan kedua kita Kita kafani Kan sudah bawa kafannya itu Wa sholati alih Kemudian kita Kita sholati seperti biasa Setelah itu kita taruh Ditaruh di mana? Baina lawhen Ditaruh di, di antara Dua lawhen Dua papan dua papan kayu ya kita ambil dua papan kayu nanti dua papan kayu ini diteletakkan di bawah mayit dan di atasnya kemudian mayit itu ditajadikan di antara dua kayu dan kemudian diikat dengan rapi Ya diikat jangan sampai sekiranya mayit itu lepas nantinya untuk apa nantinya? untuk di dilemparkan ke karena kalau nanti dilemparkan juga akan membusuk nanti. Busuk juga baunya tidak mungkin dibiarkan akhirnya bisa mengganggu kepada yang lain nantinya yang masih hidup. Ya, kenapa kok ditaruh di antara dua papan? Di alayan tafiih. Biar mayit itu jasadnya tidak melembung. Ya, yang melembung, membengkak. Kalau ditaruh ditahan, makanya kalau mayit mati kan disunahkan untuk ditaruh di atas dada atau di atas perut sesuatu yang agak berat, tapi agak, bukan berat. Ya, jangan nanti di atas taruh di atasnya lemari, ndak? <guluh> tapi cukup apa gitu? Seperti apa ya? Batu-batu, ya, tapi bukan yang kecil-kecil, ndak? Terasa juga kalau kecil-kecil. Ya, seperti ya, anggaplah ya separuh kitab ini, ya separuh kitab ini. Taruh di atasnya. Ya sekiranya tertekan perut mayat itu tertekan, jadi tidak membekak, tidak membekak. Nah ini juga, ya seperti itu. Ketika meninggal di atas kapal laut, ditaruh di, atas, di antara dua papan. Li alayyanta fihuayur maafil bahr. Setelah itu kan dikafani nih. Kemudian diikat di antara dua papan. Yurmaafil bahr. Dibuang ke laut. Untuk apa? Lia sila ila sahil. Agar nantinya mayit itu kan manusia kan datang tenggelam. Ya, mungkin pertama kali ketenggelam kalau sudah masih masih baru mati kan. Tapi nanti lama-kelamaan orang yang tenggelam di laut itu ya, nanti lama-kelamaan naik akan mengambang. Mengam. Ya, mengambang ikut arus sudah kemana arus air laut, maka ke situlah jasadnya meninggal yang tenggelam. Jadi nanti di situ ditaruh diantara dua papan untuk biar nantinya sampai ke pinggir pantai. Nanti kalau sudah terlihat oleh manusia kan, oh ada mayit dibawa dan kemudian diku, dikubur. Tujuannya seperti itu. Liyasilah ilah sahir, waing karena ahluhu kafiron. Bahkan walaupun sekitar tempat tersebut penduduknya kafir. orang kafir, tidak apa-apa. Iskot yajiduhu muslim, karena biasa apa tahu bisa ditemukan oleh orang. Muslim, faidfinuhum maka kemudian orang Muslim itu yang mengubur wah insukh yala bihajarin liyasilah ilal karar fahu aulah dan andai kata misalnya diberatkan dengan batu yang berat supaya nantinya mayat itu turun ke bawah sampai dasar laut fahu aulah maka itu lebih, lebih baik dikatakan sini balyon dah bahkan sun mau dijadikan seperti ini disebut lah. dikatakan lebih baik dan sunnah malah bal kama fi yubi al jalal wala yajus ramyuhu bila ja'lihi baina lawhin dan tidak boleh mayit itu dibuang begitu aja tanpa ditaruh di antara dua papan wabila tazgir tanpa juga diberi sesuatu yang berat kama fi sabramisi alrami jadi ada dua pilihan di antara ditaruh di antara dua atau diberikan atau diikat dengan batu yang berat besar biar sampai ke bawah ke dasar laut, ya. antara dua pilihan. Fa'ilam yata azhar daf no Tapi tan itu kalau memungkinkan untuk sampai ke tepi pantai. Fa'ilam yata azhar. Kalau misa, fa'ilam yata azhar. Kalau misalnya memungkinkan untuk dikubur di daratan. Li kaunisafinah kari batan minhu karena kapal lautnya masih de, dekat dengan pantai. Inta baru usulah ilah maka harus ditung, ditunggu sampai ke tepi pantai lihat finuhu filbar agar mayat itu dikubur di daratan. Yang ketiga, Yusanu an yuwasakulun minallah diwasaki disunahkan untuk diluaskan kuburan mayat tersebut baik kuburan yang berbentuk lahat atau berkuburan yang berbentuk sak apa itu lahat ya, lahat ya, ini yang disiapkan lubang untuk jasad mayit di samping di samping ke arah kib, kublat, samping barat berarti kalau kita di sini samping barat. jadi setelah kita gali kuburan dan yang afdol kuburan itu digali 4 zero 4 zero setengah bertempat siro setengah berapa meter? Sekitar 2 meter seperempatnya. 2 meter seperempat. Qadru qama wa Setinggi manusia yang berdiri ditambah mengangkat kedua tangan. Tapi yang normal manusia yang normal bukan kita-kita ini masih tidak normal ya. Jadi yang tingginya normal. Normal. Jadi 2 meter setengah kalau manusia nanti coba sendiri coba berdiri nanti angkat kedua tangan berapa meter itu? <SILENCIO> apa sampai 2 meter per perempat apa enggak? Enggak. Ya berarti ndak normal. <SILENCIO> <SILENCIO> Kalau iya berarti normal. Normal. Jadi tingginya normal. Yang normal ya, juga jangan terlalu tinggi. Kalau Nabi Adam berdiri ngangkat kedua tangan itu 30 zira tingginya. Jadi sedalam apa menggali kuburannya kan? Jadi cukup empat nol setengah, jadi dua meter seperempat. Itu yang sunnah yang Abdal. Kalau yang wajib tadi sudah kita katakan. Yang wajib berapa? Nggak diharuskan berapa meter, berapa meter. Nggak. Yang penting menghalangi binatang buas dan juga menghalangi bah baunya tidak tercium. Ini yang wajib dan berbentuk kufrah digali di atas di dalam tanah. Nah tapi yang sunnah tadi, jadi setelah kita gali 2 meter seperempat yang afdol, kita gali lagi di samping, itu kan lebar itu. Kenapa kita gali lagi lebar? Untuk cukup untuk orang-orang yang menurunkan mayit. Ini kan mayit diturunkan. Kalau cuma lubangnya kecil, seukuran jasad mayit, lubang kuburan, terus ya apa nurunkan? Lempar gitu. <tuk> Jangan matikan dua kali akhirnya kan udah mati dimatikan lagi Atau ditaruh dikasih tali gitu kayak batu ditaruh nah, Kan tidak menghormati itu Jadi artinya harus agak lebar ketika menggali kuburan Sekiranya dua tiga orang minimal bisa masuk ke dalam Untuk menerima mai, mai Supaya mai itu ditaruh dengan lemah lembut Dengan pelan kemudian sunah-sunahnya diazani, dikomati, di teringanya kemudian dilepas ikatan-ikatannya dan kebagian pipinya juga dibuka sehingga langsung menyentuh pipi itu dengan tah, tanah ini kan harus ada yang masuk jadi kalau cuma seukuran lubangnya sekurang main tidak bisa itu jadi harus digali cukup 2-3 orang masuk di situ digali 2 meter seperempat nah, setelah digali 2 meter seperempat kita gali lagi seukuran jasadnya mai Tergantung mayatnya yang kurus-kurus tidak -kurus, perlu banyak menggali lagi kan. Yang agak gemuk-gemuk berarti harus lebih luas lagi tergantung. Jadi seukuran jasad mayat di sini. Abi-abi karena abimana? Keluar, pulang. Ya kemudian itu namanya apa? Lahat. Itu namanya. Ya, ada sak-sak itu kita gali lagi di tengah-tengah kubu kuburan, kita lagi, kita gali dua meter seperempat, kemudian di tengah-tengahnya, kita gali lagi seukuran jasadnya ukuran jasadnya mayat, ada sak Nabi Muhammad SAW, kuburannya sak apa lahat nah, Nabi Muhammad SAW, lahat kalian mau lahat apa sak nah, Indonesia semua tanahnya tanahnya keras ya jadi kalau tanahnya keras, sunahnya lahat kalau kan tanahnya kayak di Mekah, longsor, maka sunahnya sak Nah, mau lahat mau sak. Setelah kita gali 2 meter seperempat, kan kita gali lagi untuk ukuran seukuran jasad mayat. Nah, seukuran jasad mayit ini jangan persis jasad mayit persis, tidak. Karena mayit itu nantinya sunnah membungkuk posisinya. Jadi agak membungkuk posisinya nantinya. Jadi menghadap kiblat dimiringkan berbaring itu menghadap kiblat dan agak membungkuk seperti mungkin orang yang tua sudah membungkuk seperti itu sunnahnya seperti itu jadi agak belok sedikit badannya jadi artinya apa agak lebar sedikit cukup untuk posisi mayit membung sedikit nah ini yang dikatakan sini sunnah an yuwasak kulun mina lahat wasak wajata akat indarose khususnya di bagian atau di tempat kepah kepalanya warijelehhi dan tempat kedua kakinya nanti kedua kepala sama kakinya kan agak bengkok dikit Liom kina wat hina irin agar agar memungkinkan diletakkan mayat ketika itu munhaniyan agak munhaniyan agak membungkuk kaihayatir rokeh hampir seperti posisinya orang yang ruku tapi bukan seperti orang yang ruku cuma artinya agak membengkok seperti orang yang mau ruku lil kabar aswahi bizarik wa an yurfa asag fukulli minallah diwasaki kemudian setelah kita letakkan di liang lahat itu namanya liang ya, tempat yang kita letakkan di dalamnya mayit jasad mayit itu namanya liang setelah kita letakkan di liang lahat baik itu lahat ataupun <tuk> sak yurfa sagaf kullo mina lahat wasak jadi kemudian ada sagaf ada apa? ada atapnya, ya, kita tutupi kita kasih atap agar ketika kita uh, pendem ketika kita tutup kuburan tersebut maka tanah tidak langsung mengenai badan mayit. Jadi ditutup ditutup dengan labin. Dengan apa? Labin. Seperti kayu batas seperti itu mau kayak labin kadang-kadang mereka menggunakan kayu juga kadang-kadang ya. Yang penting biar tidak langsung menyentuh tanah tersebut kepada jasadnya mayit. Jadi dikasih ruang. <tuh> nah, jadi itu yang namanya labin. Jangan salah Jangan dibaca nantinya laban Karena tulisannya kan sama Labin, laban, sama Jadi, wayusan anjuros ya, Alayhi al-laban Dan disunahkan untuk ditaruh di atasnya laban Jadi nanti sudah ditaruh di liang lahat, disirami Susu, kalau tidak ngerti Itu bukan laban, tapi lah ben, Jadi, taruh labin, tutupi ya, Setelah ditaruh labin dan labin itu jadi dikatakan yuwas sedikit diangkat sedikit yurfa sedikit diang jangan sampai mepet dengan jasad mayit kenapa biar kalau mayit artinya nantinya melembung badannya tidak mengena ya, kepada labin tersebut wa an yurfa asagaf kullun min al-lahad wa syakbihaisulaya massuhu ya massuhu ya bukannya musuhu ya massuhu la yamassuhu illal mutahharun sekiranya tidak menyentuhnya indan tifahi ketika Membengkaknya mayit atau jasad mayit tersebut. Bal yajib uzalikar bahkan hukumnya bukan sunnah tapi wah. Wajib. Yang keempat kala Abu Makhrama al Zahir an yajib sadul lahat. Imam Abu Makhrama mengatakan bahasanya tidak wajib untuk menutup lahat. Tidak wajib menutup dengan lah, e, lahat dengan labin ataupun kayu dikatakan oleh Abu Makhrama hukumnya tidak wajib baltajus ihalatu turab min hayri saddin bahkan langsung kita tutup dengan tanah tanpa harus diberikan sesuatu di atas badan mayid hukumnya boleh hilafan ya, lil muzajjat warrodad ini berbeda pendapatnya dengan imam muzajjat dan imam rodad wawafakahumma ibn hajar begitu juga yang pendapat keduanya disetujui oleh imam ibn jadi mereka, Muzajjad, Imam Rodad, Imam Ibn Hajar mengatakan hukumnya wa, wajib untuk diberikan sesuatu sehingga mayat itu tidak langsung terkena dengan pasir. Tapi Imam Bamakhramah tidak wajib. Qala wa mislu fathil lahat. Dan seperti juga fathil lahat membuka lahat yang lahat-lahat. Tasgifu shak. Begitu juga kita sunnah untuk menutup sak. Jadi sak yang di tengah itu setelah diletakkan mayit kita tu tutup dengan kayu dengan laben lakin lawin hadamul khabar ba'du andai kata misalnya kuburan itu suatu waktu longsor in hadam ba'du lam yajib islahu maka tidak wajib memperbaiki labinnya ya bukan uh, kuburannya lam yajib islahu isjautu far fid dawam malayautar fil ibtida Ya, karena sesuatu itu kadang-kadang dimaafkan Kalau terjadi di tengah-tengah Yang sesuatu itu tidak dimaafkan Kalau terjadi di Di awal Yang kelima Kuriha an yuja'al lil mayid firos Mekruh Diberikan mayit itu Di kuburannya firos <laughs> Mau dikasih firos buat apa Kasih spring bed Gitu Ya makro, tanpa hajat ya. Kecuali kalau ada kadang-kadang mungkin kuburannya itu berair. Jadi kalau diletakkan di atas la air langsung kan tidak enak kayaknya. Mungkin juga cepat merusak jasadnya mayit. Jadi karena berair kuburannya ditaruh kasur dan semisanya biar tidak langsung bersentuhan dengan air. Tak apa, apa ada hajat. Tapi kalau tidak ada hajat makro. Ya, jangan nanti wasiat ya, tolong kalau orang mati kuburan nana dikasih kasur, bantal guling ya, selimut, selimut juga nggak perlu selimut itu, kuburan sudah lebih dari seli. Oh mikodah, bantal juga disebut mikodah ini wisada, ya begitu juga makro ditaruh bantal, apa lagi guh? Kasih bantal kasih guling kayak orang Cina kan seperti itu, kalau meninggal orang Cina itu Dikasih pakaian rapi Sebelum dikubur Ini kan satu minggu baru dikubur orang Cina itu Yang kafir ya Kalau yang Islam orang Cina ada Yang kafir ada yang Yang Islam sama dengan cara kita Yang kafir Orang Cina yang kafir Ketika mati <coughs> Diberikan pakaian seperti pakaian orang yang hidup Kasih celana Celana-celana yang kayak pejabat itu Kasih apa Jas Dalamannya putih itu Ya, ja, sitam kasi dasi. Nanti kemudian didudukkan. <laughs> ya, ini ceritanya ya al-Walidah ceritanya Ustadzah Khadijah. Jadi pernah ada orang mati di tetangga di di sana sekitar rumah sekitar tetangga. Masih belum nikah, masih masih kecil, masih muda. Jadi, jadi beliau cerita sama, sama saudara-saudaranya kholati kholati anak Kemudian diintip orang Cina yang meninggal itu dari atap itu, dari lubang-lubang jendela -lubang <laughs> e, ventilasi udaranya diintip dari situ. Dan betul ternyata orang Cina itu seperti itu kalau mati. Jadi mayatnya dikasih, dikasih celana, jas semuanya didudukkan di kursi. Ya, kayak hidup sudah. Nanti ada orang yang datang nyelawat daripada keluarganya, temannya, sahabatnya. Nanti ya, ngasih ucapan selamat atau apa, semuanya. Itu Ragina, ya kalau mau dikatakan yang didengar oleh wali dati katanya, ya, katanya bubur keh katanya bubur keh mau bubur keh katanya, <laughs> dengarnya seperti itu ucapannya, bubur keh gitu kan setiap dateng bubur asap mayat ditawari bubur. <laughs> Jadi kalau cerita itu ketawa ketawa, sehari ketawa masih ingat-ingat ya jadi mayidnya orang Cina kan seperti itu kalau meninggal kasih dasi kasih apa sisiri rambutnya semuanya, semuanya. lengkap sudah taruh di peti ya, ini semuanya kita katakan mak makroh jadi makroh dikasih ini sunduk termasuk sunduk peti ya dikasih peti sunduk makroh tanpa ada hajat ya kecuali kalau ada ya anna ya. hu idhu atumal karena buang-buang harta li ghairi gharat syar'i buang-buang harta tanpa ada tujuan syar'i. Naam, ini tijari sundukin, iya kalau dibutuhkan untuk ditaruh di peti. Kenapa? Di nahwi karena mungkin tanah kuburannya berair. Jadi ya, kalau ditaruh langsung seperti tadi itu nahina. mesti ditaruh peti biar tidak langsung terkena air. misalnya. Lam yukrah maka hukumnya tidak mak anufizat wasiyatu bihi bahkan kalau wasiat dengan itu maka wasiatnya dilaksana dilaksanakan yang keenam jaza istigbalul kafir wa istidbaruhu lil kiblah boleh jasad atau mayit orang kafir itu ketika dikubur menghadap kiblat boleh juga membelakangi kiblat juga boleh menghadap kiblat boleh membelakangi kiblat boleh menghadap langit pun juga atau tengkurep pun juga terserah mau oh, tengkurep boleh ya tapi dikecualikan al kafirah perempuan yang kafir alativibatniha al janin muslim yang di dalam perutnya ada janin muslim kok bisa ada janin muslim ibunya kafir karena ayahnya muslim karena ayahnya muslim anaknya dihukumi muslim jadi janinnya dihukumi muslim nah, kalau janinnya dihukumi muslim biasanya kalau ibunya meninggal biasanya janinnya ikut ikut meninggal kalau tidak besar kehamilannya dan tidak langsung untuk dikeluar, dikeluarkan ya. maka ketika meninggal ibunya meninggal, janinnya meninggal tapi ibunya kafir janinnya mus maka ketika nantinya ibunya itu dikubur maka ibunya harus dikubur membelakangi Kiblat. Kenapa biar janin di dalamnya bisa menghadap kiblat? Jadi janin berarti menghadap ke belakang. Kalau ibunya menghadap kiblat, janinnya akhirnya memberakangi kiblat. Kalau janin, kalau ibunya menghadap timur, berarti janinnya menghadap ke arah bahar barat. Ya, jadi dikecualikan kalau ada perempuan yang kafir, yang di dalam perutnya ada janin yang muslim, nufihat fihir roh. Tapi janin itu sudah ada rohnya ya. Kalau tidak ada rohnya nama masalah. Tidak harus menghadap kiblat, artinya walam turjahayatu dan tidak memungkinkan untuk hidup. Wajib istidbaru halil kiblah maka wajib si ibu tadi yang kafir untuk dikubur dengan membelakangi kiblat liakunal janinu mustakbilal kiblah agar janin yang di dalam perutnya bisa menghadap kiblat karena wajah janin ila dhahri karena wajah janin itu menghadap ke punggung ibunya wa tudfan hadhihil mar'ah kemudian perempuan ini dikubur baina maqabir muslimin wa kuffar di antara kuburan orang Islam dan orang jadi di antara kedua kuburan jadi kadang-kadang kan ada kuburan muslim sebelahnya tidak jauh ada kuburan kafir di tengah-tengah kenapa kok tidak ditaruh di kuburan orang Islam aja Karena dia adalah orang kafir. Kenapa aku tidak ditaruh di kuburan orang kafir? Karena di dalamnya ada janin Muslim. Jadi tengah-tengah. Ya, nanti kalau sudah taruh di dalam dikubur, ya, ibunya tinggal berjalan sendiri ke kuburan orang kafir. Anaknya janinnya berjalan sendiri ke kuburan orang ir. Bila Yuthva, nah ini agar tidak dikubur seorang yang Muslim di kuburannya orang. Kafir, wa aksuhu dan sebalik. Failam tumpa fihiru. Kalau janin yang di dalamnya belum ada rohnya, masih dua bulan, masih tiga bulan, berarti belum ada berohnya. Lam yajib istiqbal fi ummah maka tidak wajib ibunya membelakangi kib. Kiblat lian nahula yajib istiqbaluhu hina idin. Karena di saat itu janin itu tidak wajib diarahkan menghadap kiblat kalau belum ada rohnya Naam istiqbaluhu aula, tapi tetap janin itu dihadapkan ke arah kiblat walaupun belum ada ruhnya lebih baik fa in kalau misalnya janin itu diharapkan hidupnya ketika ibunya wafat ibunya meninggal janin diharapkan masih hidup lam yajus dafnuhu ma'aha maka tidak boleh untuk dikubur ketika itu ibunya bersama janinnya bal yajib saqu jaufiha tapi harus dan wajib untuk dibelah, dioperasi dibelah perutnya. Wa ikrajuhuminhu kemudian diambil janin itu darinya. Walau muslimatan, bahkan walaupun ibunya bukan harus kafir, bahkan walaupun ibunya muslimah sekalipun kalau dalam keadaan hamil, ya harus dibelah untuk diselamatkan janinnya. Wa minal kholat maka termasuk perbuatan yang salah. Anjukala kalau kita katakan yudo nahu hajar ala bertniha ketika mayit. Ya adalah seorang wanita yang sedang hamil dan diharapkan untuk hidup. Kemudian kita katakan taruh batu aja di atas perutnya, liamud, biar janinnya mati juga. Pakin nafihi kotlan lil janin berarti dia membunuh ya, hmm, sama aja membunuh manusia. Yang ketujuh adzan bimak barah, dua uzairin afdal. Dikubur ini apa harus dikuburan? Kan tidak harus yang penting syaratnya cuma tiga tadi, yang penting digali di dalam tanah menghalangi bau dan menghalangi binatang mau dimanapun mau kalian nanti dikubur di samping rumah boleh di belakang rumah boleh, di halaman rumah boleh di kamar kalian sendiri dibalik dalam, boleh kamar di rumah bukan di pondok ya yang penting syarat tiga tadi semuanya ada ya, mau dimanapun Cuma lebih baik kalau mau dikubur dikuburan di umum. Jangan dimakamkan di tanah pribadi. Pribadi. Kenapa? Karena kalau kuburan umum itu banyak yang berziarah. Orang banyak ziarah ke sana. Dan biasanya kalau orang berziarah walaupun tidak berziarah secara langsung kepada semua mayit kan, hanya mungkin keluarganya kan. Tapi kan biasanya kalau doa doa semuanya kan. Allahumma afir li ahli hadhil maqbarah ya Allah ampuni dosa-dosa orang-orang mayit-mayit yang di kuburan ini. Jadi dapat semuanya. Bahkan kalau misalnya baca Quran bukan hanya yang di hadapannya atau yang diniatkan pembacaan Quran untuknya. Semuanya kuburan yang di sebelah-sebelahnya satu pemakaman itu dapat pahala daripada bacaan Al-Qur'an. Senang apa ndak? Hmm. Dan setiap hari insyaallah tidak sepi daripada peziar. Peziarah pasti ada. Apalagi hari Kamis malam jumat, hari jumat Itu biasanya bah, Banyak yang ziaroh, dapat doa mereka Dapat pahala dari bacaan Quran mereka Dari bacaan tahlil mereka Dapat pahala Tapi kalau kalian dikubur di dapur Siapa yang mau ziaroh? Ya paling-paling mungkin <laughs> Yang masak-masak aja Yang ziaroh sambil baca fatihah <laughs> makanya kalau kita melewati kuburan, kalau kita melewati kuburan di perjalanan itu minimal kita baca fatihah, fatihah, kita hadiahkan kepada mereka fatihah, hadiahkan makbaroh yang penting kuburan Islam, jangan kuburan kafir ya, fatihah kuburan kafir, nggak boleh kuburan Islam atau kalau kita nggak tahu kuburan Islam atau kuburan kafir, kita katakan nuh dili ahli hazin makbaroh min ahli la ilaha ilu atau min amwatil muslimin al fatihah, baca fatihah itu pahala berupa hadiah yang besar bagi mayat ketika itu kalian akan dicatat oleh mayat oh bulan ini mau Allah ngasih pahala fatihah sama ana nanti ana tunggu ana sambut dia kalau sudah kalau sudah apa tola <tolak> al badru nanti ana <tolak> <tolak> sudah kenal jadi kalian nanti meninggal bergabung bersama mereka disambut ahlan wa sahlan <laughs> wa kenal wair fair majalah sama mereka kenapa? kok bisa dikenal karena kalian suka mengirim fatihah makanya itu termasuk keutamaan dan kelebihan kalau kita sering-sering baca fatihah kepada orang-orang wali kepada Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Sayyidina Haji Abdullah Haddad al dan lain sebagainya dan ulama-ulama semuanya kita akan dikenal oleh mereka Beneran loh ini dikenal. Jadi kita kirim Fatihah itu akan disampaikan ini hadiah dari fulan bin fulan. Kalau Fatihah yang kita baca ini kita hadiahkan secara umum untuk semua mayit yang Muslim dan secara khusus kita sebutkan satu persatu khususon ilaroh. Yang khususon ini akan mendapatkan pahala Fatihah utuh sempurna. Tapi yang amwatil muslimin Ya akan dibagi-bagi pahala satu fatihah itu kepada mereka semuanya ya, itu kalau fatihah aja mereka senang apalagi kalau bacaan Quran khatam dari awal sampai ya, makanya kan ada seorang wahid minas sholihin ada orang sholih ya, yang uh, di saat itu bermimpi dia bermimpi melihat keadaan di alam barzah ketika itu di alam barzah mayit-mayit <coughs> sedang menunggu sedang menunggu pemberian atau kedatangan malaikat untuk membagi-bagikan hadiah ketika sudah datang malaikat membagikan hadiah, mereka berebutan oh, bagian satu-satu hadiah berupa cahaya, pahala ini kecuali satu satu ini dilihat, tidak ikut berebutan bersama mereka sehingga orang ini tanya, kenapa? kamu kunda berebutan bersama mereka untuk mendapatkan hadiah pahala dari orang-orang yang mengirimkan fatihah kepada ahlul mayyit ahlul, ahlul barzah oh iya, anak tidak butuh kepada hadiah mereka kenapa? karena anak sudah punya anak bukan hanya fatihah setiap hari hatam quran dihadiahkan sama anak jadi sudah kaya fatih, kaya pahala suatu waktu, beberapa hari, beberapa waktu setelahnya, beberapa waktu setelahnya Ya. Jadi dia dia lihat nah, di dalam mimpi itu dia katakan siapa yang anak yang membacakan fatihah dikatakan anak kana fulan bin fulan dan ternyata anaknya ini kerja di pasar dan masya Allah dilihat dipergi ya di, betul betul yang di pasar itu dia melihat ada seorang laki laki yang anaknya majid tadi itu yang di selalu membaca Al-Quran dan dari pagi sampai sore pasti hatam baca Al-Qur'annya Dan dihadiahkan kepada ayahnya Masya Allah Oleh karena itu beberapa waktu setelahnya Ini meninggal dunia juga ini Anaknya ini Jadi dia melihat mimpi yang sama Di saat itu si ayah ini orang tua bersama ahlu barzah yang lain Rebutan untuk mendapatkan hadiah pahala dari malaikat yang membagikan pahala ternyata si ayah ini ikut Lu kenapa ya iya anak punya anak sudah meninggal dunia tidak ada lagi anak-anak yang membacakan Quran untuk anak, sehingga anak butuh untuk tambahan paha, pahala Oleh nah, karena itu jangan sungkan-sungkan, jangan malas-malas untuk mengirim fatihah kepada orang yang mening, meninggal ya khususnya orang tua guru-guru kita yang kita sebut, kita minimal nanti terakhir ilah jami arwahi al-mu'minina wal mu'minat jadi supaya kita pertama, kita bisa memberi hadiah kepada mereka Dan itu hadiah yang paling berharga buat mereka, paling ditunggu oleh mereka Jadi ditunggu-tunggu tiap hari Nanti punya orang tua yang sudah meninggal, tiap hari nunggu fatihahnya Kapan anda punya anak yang fatihah ya? Kapan? Kok kemarin? Tidak kemarin lusa dosa, sudah empat hari lebih tidak mengirim fatihah misalnya Ditunggu Mal mayyid fi qabrih illaqal harik al muhawwas yanta diru da'watan min akhihi au ibnihi au shadiqin lahu fa idza kana ahab ilaihi min ad-dunya wa ma pihah au kama qala seorang mayit yang di dalam kuburan itu sama gambarannya seperti orang yang mau tenggelam orang yang mau tenggelam mengharap apa pertolongan ndak mengharap yang lain orang mau tenggelam mau dikasih pisang goreng ndak mau Ya kan? Dikasih insyaallah sekalipun dikasih jus alpukat atau yang nah, ada yang diinginkan kecuali apa? Pertolongan. Ada yang nolong, itu aja. Betul-betul mengharap apa ndak? Betul-betul mengharap ya Allah teriak-teriak dia mong enggak ada karena waktu sudah mepet, sudah hampir nafas ini sudah di ujung tenggorokan. Nah, ya, begitu juga orang yang meninggal ke Tuhansos. Yang meninggal itu mengharap kiriman Fatihah sama seperti harapannya Orang yang mau tenggelam untuk mengharap orang yang menolong, menolong mengharap pertolongan. Oleh karena itu kata Rasul Rasulullah SAW, kalau sudah mereka mendapatkan kiriman, baik dari ayahnya, dari anaknya, saudaranya, sahabatnya, maka bagaikan seseorang yang hidup, mendapatkan dunia dan se-isinya, kesenangannya seperti itu. Ya, jadi betul-betul sangat senang. Uh, Hadagulna tadi, jadi pertama memberikan hadiah kepada. Kedua, agar kita dikenal oleh mere mereka. Mereka kalau kita dikenal oleh mereka, kita nanti meninggal bersama mereka akan sudah akrab, sudah disambut. Kemudian ketiga juga supaya ya. ketiga juga apa? Supaya kita nantinya kalau sudah meninggal, orang-orang lain yang hidup juga terbiasa mengirimkan Fatihah atau pahala bacaan Quran kepada kita atau tahlil kepada kita. Kenapa? Aljazaa min jinsil amal. Kalau kita membiasakan ketika kita hidup mengirimkan pahala untuk orang yang sudah meninggal. Maka ketika kita meninggal kita akan dibacakan Fatihah atau tahlil oleh orang lah. lain. Kalau kita tidak malas malesan untuk menghadiri tahlil, membaca tahlil, mengirim Fatihah Orang lain nantinya pun begitu juga kepada kita. Akan malas mengirimkan pahala kepada kita kalau kita sudah mening meninggal. Jadi dikatakan sini. Bahwasannya dikubur di pemakaman itu untuk mendapatkan doa orang-orang yang berziarah. afdol lebih wa yundab jam'u kuburil aqarib fi maudin min dan sunnah kalau kita mengubur mayat kalau bisa dikubur dengan keluarganya kubur dengan orang tuanya saudaranya yang anak anaknya yang penting satu satu tempat, satu daerah pemakaman itu semuanya keluar Kenapa biar gampang untuk keluarga berziarah. Jadi tidak usah ke sana ke sana kalau pisah-pisah nanti ziarah sana keluarga lagi di sana di ujung sana kan jauh-jauh. Tapi kalau satu kompleks, satu tempat tinggal pindah atau satu kali bacaan sudah cukup. Ya, adalah dikatakan sini wa kuburil aqarib dan menggabung mengumpulkan kuburan-kuburan keluarga fi di'in minha dalam satu tempat itu lebih afdal lebih sunnah karena ashal alazairin karena lebih memudahkan untuk orang-orang yang mau berziarah wal afdal bi jiwari ahli alkhair lebih afdal lagi kalau kita kuburannya di dekat orang baik dan orang saleh so? orang saleh kuburan dekat kuburan baki di sana kuburan baki dekat dengan kuburan Sayyidina Utsman bin Afwan dekat dengan kuburannya Sayyidah Fatimah Zahra kuburannya dekat dengan uh, ahlul bait Sayyidina Hasan Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Abbas, semuanya Halul Bad. Begitu juga, ya, dekat dengan sahabat-sahabat lain-lain, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas itu dikebaki semuanya. Kalau kita dikubur dibaki, termasuk Bapak Maryam yang kita fali kemarin, kuburannya dibaki. Jadi kumpul bersama sahabat-sahabat. 10 ribu tidak kurang daripada 10 ribu sahabat di pemakaman, baki. Jadi, InsyaAllah, pasti baru pertama kali yang dibangkitkan dari kuburan, siapa? Rasul dan kedua sahabatnya. Pertama kali dibangkitkan Rasul dan kedua sahabatnya Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Dan setelah itu Ahlul Baki. Setelah itu adalah Ahlul Baki. Kuburan yang dibangkitkan setelahnya adalah pemakaman Baki. Siapapun yang dimakamkan di situ pertama kali dibangkitkan dari kuburnya. Nanti setelah Rasul dan kedua sahabat. <tuh> Jadi misal kuburan Ma'ala dekat dengan Sayyidina Khadijah. Dekat dengan Sayyidah Zubair bin Awam Dekat dengan Sayyidah Abdurrahman bin Abu Bakar al-Siddiq Dekat dengan awliya-awliya Ulama-ulama ya, Habib Abdul Qadir As sidhaf Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar ya, Banyak Habib Maryam, Begitu juga dengan uh, Abu Yah Maliki Ada di Peguburan Mak Mak Allah ya, Ayah beliau juga ya, Habib Alwi al-Maliki Dan kakek beliau juga di situ semuanya ya, Ulama Mekah, Habib Mekah, Awliya Mekah semuanya di pemakaman Mak, Ma dan sebagian sahabat. Tapi sebagian sahabat, kebanyakan sahabat dibaki, karena sahabat kebanyakan meninggalnya di Madi, setelah Hijrah. Ya, yang dikubur dan dimakamkan di Mekah yang meninggalnya sebelum Hijrah, yang biasanya atau yang kebanyakan yang meninggal sebelum Hijrah. Allah Waalaikum Halaman Fawaid 100 40 2 wow. 152 Wah, oh, yang mana ini? 11 Faidah? 11 17 15. Ka'bat tuh, ya. Qolaba itu. Ya. <tuh> yang ke-17 Qolaba duhum kabattu kiyaman layl ishrina sanah bihi ishrina sanah Ini sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya Bahasanya bangun malam ini bangun malam bangun untuk tahajud awal-awalnya perlu mujah da'da enggak bisa kita nikmat langsung tapi harus kita membiasakan diri terlebih dahulu dahulu Ya kalau sudah nanti sudah terbiasa kita bangun malam insyaallah tanpa Ya, tanpa kita menggunakan jam beker Tanpa kita pesan untuk dibangunkan Insya Allah bangun Sendiri, kalau sudah kita biasa Nah, dan kalau sudah kita biasa Kita akan merasakan nek Ketika bangun malam, kita menikmat Lebih nekmat daripada hiburan Di dunia ini Ya Kita apalagi bisa menangis di saat itu Kita bisa curhat Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Bisa berdekatan Dengan Allah sedekat-dekatnya nya khususnya di waktu sujud. Ya ana aqrab ma yakunul abdu min rabbih Sebaik sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah di waktu dia Ketika dia sujud, sedekat-dekat hamba yang apalagi di waktu sebelum fah, fajar. Nah, Karena di situ yanzi rabbuna ila sama'id punya. Maka perlu mujahadah. Nah, ini dikatakan di sini qala ba'duhum. Di sini ba'duhum ba ini adalah sabit al-Bunani. Imam sabit al bunani. Jadi beliau mengatakan aku ini qabat tu aku ini mujahada, merasakan susah payah untuk bangun malam isrina nasana Selama berapa tahun? 20, 20 tahun. Wa tana'amtu bihi isrina sana, baru kemudian aku merasakan nikmatnya 20, 20 tahun berikutnya sampai meninggal artinya. Baru dia merasakan nikmat luar biasa. Yang ke-18 Ya, ini berkaitan dengan ucapan yang sebelumnya. Qala ya, ladzi adkhala sabit al-Bunani. yang sebelumnya itu dikasih qala ba'duhum beliau adalah sabit al-Bunani. Nah, ini sekarang ceritanya. Jadi qala ladzi adkhala sabit al-Bunani qabrahu berkata orang yang memasukkan jasad sabit al-Bunani ke dalam kuburannya. Jadi tukang gali kuburannya ini bercerita yang menggali yang menggali kuburan Sabit al-Bunani ini bercerita lammasawaina alahithurab ketika kami menutupi di atasnya dengan turab dengan tanah sakotot labinah ini labina tadi ya apa labinah ya. batu-batu bata fa idza ya, ini kan ditutup tadi labina itu menutupi jasadnya Sabit al-Bunani tahu-tahu jatuh tergeser berarti artinya jasad mayit akhirnya ter terbuka terlihat tapi Nya Allah ketika terlihat terbuka dan terlihat Sabit al-bunani yang sebelumnya dikafani kemudian ditidurkan berbaring menghadap kiblat sudah berubah keadaannya bangun dalam keadaan shol dilihatnya sebentar aja sejenak ditutup baru ditutup jatuh labina memang mungkin Allah menakdirkan untuk dijatuhkan agar diketahui keadaannya jatuh dan dilihat dalam keadaan sudah berdiri solat di dalam berdiri sholat. Faizah an Nabihi Yusolli Fikabri. Ternyata dia dalam keadaan sudah sholat berdiri sholatnya, bukan berbaring tapi ber berdiri sudah. Masya Allah. Fasaalna ibnatahu an amale. Serem juga ya. Berdiri. Terus mau dikubur lagi kan gitu, mau ditutup lagi. Kalau kita bayang bayangin, Fasaalna ibnatahu an amale. Kemudian kami bertanya. Kepada putrinya yang masih hidup, an amalihi daripada amalnya. Kholat maka putrinya bercerita, karena yaku mulail homsin sana. Beliau ini sudah bangun balam 50 puluh oh. tahun. Faidah kana fisa har kholafiduain. Jadi ketika fisa har sebelum fajar, seketika tahajud, artinya dia selalu berdoa dan dia berkata di dalam doanya, Allahumma Engkau ta'ata ya Allah, jika Engkau memberikan ya Allah ahadan seseorang min daripada makhluk-Mu Kamu berikan kepadanya kenikmatan bisa salat di dalam kuburnya, fa'atiniha maka berikanlah kepadaku nikmat tersebut ya Allah. Yang diminta itu. Jadi mungkin karena sukanya dengan salat ya. Karena dia merasakan lezat kan? Nikmat 20 tahun merasakan ne, nikmat tahajud salat. Jadi beliau mengatakan ketika doa Ya Allah jika memang ditakdirkan Artinya jika ada hamba Allah Yang ditakdirkan oleh Allah Bisa melaksanakan sholat di dalam kuburnya Setelah wafatnya Kalau memang ditakdirkan, kalau memang Allah tidak menakdirkan Itu terjadi kan tidak mungkin Mungkin Allah menakdirkan itu bisa terjadi Maka berikan aku kenikmatan tersebut Ya Allah Terkabullah pandai doanya Jadi ini yang Menyambung akhirnya ceritanya penggali kuburan Ketika diceritakan oleh putrinya akhirnya nyambung makanya tidak heran ketika jatuh labina terlihat sudah dalam keadaan sholat. <tik> Fama kan Allahuliyarudha hajar du'a maka Allah subhanahu wa taala enggan untuk menolak du'a. sabit al bun <tik> bunani. Fadlu awalil wajat keutamaan sholat di awal waktu. Kaula alehi sholat wasalam fadlu awalil wajat ala akhirhi Keutamaan sholat di awal waktu. Dibandingkan sholat di akhir waktu. Ka fadlil akhiru ala dunia. Bandingannya seperti bandingan alam dunia dengan alam. Bedanya sedikit atau banyak? Banyak. Eh, jadi banyak. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW ditanya. Ya Rasulullah ayul a'mal afdol qala assolatu li awwali. Amal apa yang paling abdol? Maka Rasulullah menjawab Yang paling abdol adalah amal sholat Yang dilakukan di awal Waktu Apa maksudnya sholat dilakukan di awal waktu Ketika adhan, ketika masuk waktu sholat Dia tidak melakukan apa-apa Kecuali yang berkaitan dengan maslahat Sholat Allah Akbar, Allah Akbar Dia ke kamar mandi Siapkan dirinya untuk sholat Dia berwudu, pakai pakaian Pergi ke mushola. Ya Habis itu langsung sholat jadi kalau misalnya Allah a'kbar Allahuakbar, a'kbar, eh bikinkan teh, minum teh dulu, nah, berarti tidak sholat di awal waktu, ah tunggu dulu aku mau baca koran, berarti tidak sholat di awal tunggu dulu aku mau baca kitab, termasuk baca kitab, tidak sholat di awal waktu, hanya yang berkaitan dengan maslahat sholat, apa maslahat sholat, jadi yani wudu, menutup aurat siap-siap oh, cari siwak, atau pergi ke mas atau ketemu solat, ketempat solat berjamaah, nunggu untuk komat, nunggu ketika itu itu solat di awal waktu. Jadi kalau melakukan hal yang lain yang tidak tidak ada kaitannya dengan maslahat solat, walaupun itu baik, walaupun itu baik maka tidak dianggap solatnya di awal waktu. Yang kedua, karena salafu yab tajiruna indal azan, wa yukhalluna al aswak li sibyan wa ahli zima dahulu orang-orang terdahulu salaf mereka segera indal azan ketika azan segera segera untuk melaksanakan solat ya. karena mereka ketika azan ia ya sama dengan Nabi Muhammad SAW ketika ditanya ke Nabi Muhammad SAW itu di rumah bagaimana Sayyidatuna Aisyah mengatakan Rasulullah itu bersama keluarganya raksi canda ini tapi Ketika rasul mendengar azan fakannahu ma ya'rifuna wa la na'rifu. Tapi kalau sudah rasul mendengar azan, maka seakan-akan rasul itu tidak kenal lagi dengan kami. Dan seakan-akan kami juga tidak kenal lagi dengan rasul. Jadi seperti orang lain sudah langsung pikirannya hanya salat. Hanya nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung siap-siap untuk melaksanakan salat. Rasul Jadi kebiasaan sholat-sholatnya -shol, di awal waktu Sholat apapun itu Ada pendapat yang mengatakan kalau sholat isya Rasul itu sholatnya di sepertiga malam Setelah melewat sepertiga malam Maka rasul sholat Tapi itu bukan muqtamad Yang muqtamad Rasul sholat isya tetap sama seperti yang lain Sholatnya di awal waktu Memang pernah berapa kali Rasul sholat isya bukan di awal waktu tapi sepertiga malam Bahkan termasuk cerita dalil Orang yang tidurnya dalam keadaan duduk Maka tidak batal <coughs> Dalilnya kan itu sholat isya Rasul tidak keluar dari rumah ketika sudah azan isya Sampai lama sahabat nunggu Dan sampai lewat sepertiga malam Jadi hampir jam sembilan, hampir jam sepuluh Jadi jam sembilan lah kita katakan Baru Rasul keluar Sholat isya ini Sedangkan sahabat sudah ngantuk semuanya tertidur semuanya. Hatta tahfiqaru ushum. Dalam riwayat sampai ru'us ru'usuhum ini ke bawah tertunduk ke bawah. Dalam keadaan tapi duh. kemudian ketika Rasul keluar di saat itu maka dilaksanakan salat berjamaah tanpa mereka wuduk terlebih dahulu. Oh, maka diambil kesimpulan berarti kalau mereka tidurnya dalam keadaan duduk berarti tidak batal duduknya boleh langsung sholat, sholat itu dalilnya nah, jadi berarti di sini rasul sholatnya di awal waktu apa tidak tidak ya nah, tapi bukan kebiasaan nah hanya sekali-sekali rasul sholat isya nah, ini pendapat yang muktamad ada pendapat yang mengatakan seperti itu kalau sholat isya tapi itu bukan muktamad jadi yang utama tetap di awal waktu. Nah, ini salaf sama dengan Nabi saw. Ketika azan, maka mereka langsung siap-siap untuk melaksanakan sholat Dan mereka me yuhalun al wa ahli zima dan mereka membiarkan tuku-tuku mereka di pasar mereka itu diserahkan kepada asibyan as anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang tidak sholat ini masa kecil kecil wa ahli zima dan kepada orang kah kafir, ahli zimah kepada orang kafir karena orang kafir tidak sholat kerja sama mereka menyuruh jaga seperti di Saudi itu, sampai sekarang di Saudi kalau sudah di Saudi yang sekitar masjidil haram itu ramai dengan tuku-tuku kan? tapi ketika sudah azan Allahu Akbar, Allah Akbar semua tuku itu serentak langsung menutup ya, tutup dengan tabir tutup dengan ini Ya, tapi memang diharuskan kalau enggak ditutup akan di, kena sanksi. Kalau ditutup mungkin akan dicabut izinnya. Ya, akan diberi sanksi. Jadi contoh tak ketika azan semuanya nutup. Hatta ada orang mau beli-beli takut mereka, takut ketahuan. Kalau mena, melayani orang untuk membeli padahal sudah azan akan dikenakan sanksi. Jadi ketika sudah azan sudah semuanya kita lihat tutup itu hanya tapi ditutup bukan tutup pakai pintu ya, enggak. Tapi hanya ditutup dengan kain dan mereka sholat ikut sholat bukan jaga di situ ndak mereka ndak dijaga so bahkan mereka ndak menjaga tokonya itu kalau kalian mau mencuri bisa aja di situ enggak ngambil abaya enggak ngambil sepatu sandal tas tapi kalau ndak ketahuan kalau ketahuan kalian bisa dipotong ya di situ gesos berlaku di situ kalau kalian ketahuan bisa dipotong Karena kalian mendapatkan banyak orang terpotong tangannya di Saudi. Ya, kalau kalian membunuh ya tentunya akan gigi sos dengan penggal ke leher kalian. Jadi kalau kalian tak ketuan, ketahuan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah di dunia, tapi tidak alhamdulillah di akhir. Ini sama ya. Mereka dikatakan sini membiarkan kepada Sibian. Sama seperti ceritanya. Syih Muhammad bin Mungkadir Syih Muhammad bin Qadir ini orang alim Orang wali tapi mutawadik ya, Menutupi dirinya <coughs> Tapi Dia hidupnya di tuku Itulah ya, Karena mungkin menutupi dirinya Dia kerja di itu tuku. Dia punya tuku di pasar ya, Ketika Azan Dia akan pergi ke masjid dan kemudian toko itu akan mungkin dijaga oleh orang lain. Dia pergi ke masjid. Suatu waktu ketika sholat berjamaah dia ke masjid, pulang dari masjid kembali ke toko di tengah jalan lihat orang Badui. Lihat orang Badui bawa barang yang barang ini dijual di tokonya. Akhirnya ditanya, "Ini kamu beli di mana?" "Oh, di toko tuku ini, tokonya dia." "Berapa kamu beli?" "Wah, oh, ana beli dengan 400 dirham." Akhirnya kaget Sahih Muhammad bin Mungkadir ini kaget, kenapa? Karena itu harganya mestinya 200 dirham Karena ada dua macam Ada yang 400, ada yang 200 Macam yang itu sebenarnya harganya 200 Jadi salah Jadi akhirnya Sahih Muhammad bin Mungkadir Mengatakan, oh ini salah Ini harganya bukan 200 Tapi ini 4, Ini harganya bukan 400 Tapi ini 200 Jadi kalian kembali aja ke Tuku Tuku nanti ana akan berikan kepada ke kamu harga, kain atau baju yang harganya empat ratus undang tidak apa apa kok ana ridho juga ana sudah beli juga ana ridho bahkan ini di kota ana di kampung ana ini dijual dengan 500 malah ana bisa dapat untung masih tidak walaupun kamu ridho ana tidak ridho kamu ridho ana tidak ridho jadi tetap kamu kalau tidak mau kembali ana kembalikan uang kamu 200. ya atau kamu kembali kamu tukar dengan baju yang harganya atau kamu enggak usah beli sekalian sudah gagalkan. Itu Syekh Muhammad bin Kadir. Ini heran ya. Orang biasanya nutup-nutupi, wah ini berapa harganya? 200 dibeli 400. Oh, mudah-mudahan dia enggak tahu ya. Kalau ini malah dipaksa nah, suruh kembali. Ketika ditanya siapa orang itu oleh badui itu ditanya, itu ternyata Syekh Muhammad bin Muang Orang badui ini orang kampung. Syekh Muhammad bin Muang iya. Itu orang namanya kalau disebut ketika mereka butuh hujan langsung turun hujan Mungkadir dan mereka tidak kenal siapa itu tawassul dengan Muhammad bin Mungkadir ya maka inilah kebiasaan Muhammad bin Mungkadir jadi pagi hari dia toko di toko tapi di toko ini orang wali biasanya zikir orang wali ini di toko baca Qur'an kadang baca kitab anak ingat anak punya guru Habib Husin bin Abu Bakar Assegaf ayahnya Ustaz Ahmad bin Husin tahu ya bangin Ustaz Ahmad bin Husin Assegaf ayah Habib Usain bin Abu Bakar As-Higaf ini termasuk guru besar Ustaz Nah itu Habib Hussain bin Abu As-Higaf, orang wali, orang alim Dan beliau pagi hari setelah baca ihya di rumah dengan jamaah yang lain Termasuk Ustaz biasanya hadir di jamaah setiap pagi di situ bersama beliau Jadi setelah selesai pembacaan ihya mungkin sarapan sebentar pergi ke toko Nanti sebelum dohor dia pulang Sudah tutup, nanti besoknya lagi baru buka Di toko ini setiap ustaz lewat tak, tak lihat tak perhatikan pasti baca kitab ya baca Quran zikir sibuk bahkan tokonya pun padahal ya jarang-jarang ada pembeli juga sebenarnya tapi beliau memang sengaja tawaduknya luar biasa menutupi dirinya padahal orang wali orang ahlim dan faqih orang wali min auliyaillah tapi menutupi dirinya ya orang kelihat pergi ke pasar jaga di toko kan seakan-akan bukan orang wa, wali padahal orang wali Ya, jadi seperti juga Muhammad bin Mukadzir, dia punya tawku, tapi sebenarnya dia orang wali besar. Yang ketiga, kana ahaduhum iza rafa mitraqah iswa. Sebagian di antara mereka ini salaf ya. Kalau sudah mengangkat mitraqah, cangkulnya. Palunya atau palu atau cangkul. Ya. iswa atau sudah memasukkan jarum ketika menjahit berarti, masukkan jarum ketika menjahit atau ketika mencangkul sudah mengangkat cangkulnya atau memalu ketika diangkat palunya fasami al azan di saat itu mereka mendengar azan lam yahroj al isbah min al maka jarum itu tidak sampai keluar dari kain jadi tidak diterus diteruskan langsung dilepas walaupun sudah dimasukkan jarum itu ke dalam kain tapi tidak diteruskan walam yuki il mitroka dan kemudian palunya pun tidak diteruskan untuk dipukulkan. Warama biha dan dilempar. Wa biha ilas. Wa qama ilas shalah dan mereka berangkat langsung untuk. Jadi anggaplah kalau kita lagi makan baru ngambil suatu suapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak jadi, langsung cepat-cepat sholat. Ada apa enggak diantara kita? Atau mungkin lagi apa ngambil bantal. Wah. Allah akbar, Allah akbar, langsung ditaruh lagi Kalau ada insyaAllah Jadi orang wa Wa limina Ya Rabbana tarafna Bi anana tarafna Wa annana Lalo asrafna Fatub alaina. Ada pertanyaan Yang tidak sedikit Yang pertama Ya Ustadz Abdul Manah Salat witir sebelum tidur Atau setelah bangun tidur Ketika tahajud <tuh> Dan jika telah melaksanakan witir sebelum tidur Karena takut tidak Bangun malam dan ternyata kita bangun Malam untuk tahajud Apakah harus salat witir lagi Abdul Manah Itu sudah kita sebutkan berulang-ulang Ya ada dua pendapat Ada pendapat mengatakan yang abdol salat witir terlebih dahulu sebelum <tuh> <tuh> Tapi ada pendapat yang mengatakan yang abdol salat witirnya nanti ketika tahajud ya, Yang pertama pendapat termasuk pendapatnya Sayyina Abu Bakar Siddiq Sayyina Usman bin Affan Sayyina Abu Bakar Siddiq Sayyina Usman bin Affan Salat witirnya di awal waktu, sebelum tidur Dan mereka mengatakan Anak tidak tahu kalau anak mau nunggu habis tidur belum tentu anak bisa bangun masih hidup. Jadi anak ingin memastikan kalau anak benar-benar sudah melaksanakan salat. Kalau anak tidur, belum tentu anak bisa bangun lagi seterusnya anak sudah meninggal, berarti anak belum salat. Dan kedua juga agar anak tidur dalam keadaan dicintai oleh Allah. Karena inna Allah fitrun yuhibbul Allah wittir suka dengan wittir, artinya suka dengan orang yang melaksanakan sholat wittir Jadi kalau kita tidur dalam keadaan sudah sholat wittir, Allah cinta dan suka kepada kita Tapi pendapat kedua, pendapatnya Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Alib. Mereka sholat wittirnya di akhir malam Kenapa? Karena mengamalkan hadis Nabi Karena mengamalkan hadis Nabi SAW Nabi SAW bersabda ija'alu akhira solatikum billayli witra jadikan solat malam yang terakhir bagi kamu itu adalah solat jadi solat witir jadikan yang terakhir kalau kita tahajud jadi terakhir setelah selesai tahajud baru solat witir itu perintah nabi jadi yang yang uh, afdol yang mana ada dua nah, terserah mau milih yang mana <tuh> dan kalau misalnya kita sudah solat witir kemudian kita bangun tahajud apakah kita solat witir lagi? Rasul Sosa mengatakan La Tidak boleh ada dua kali Salat witir dalam satu Malam Jadi pendapat yang muktamad Pendapat yang muktamad ya Tidak boleh lagi salat witir Kenapa? Karena salat witir satu malam itu hanya satu Jadi kalau kita sudah ganjil Mau tiga, mau satu, mau tiga, mau lima, mau tujuh Maka setelah itu Tidak boleh lagi kita salat Kalau masih dua, boleh kan, Dua lagi, dua lagi, dua lagi Kalau sudah satu maka sudah tidak boleh lagi kita menambab salat witir hanya satu kali yaitu rakaat yang ganjil. Enggak boleh lagi setelah itu kita menam- menambah dan paling banyak 11 roh Salat witir paling banyak 11 rakaat. Ini yang mu'tamad. Ada pendapat yang boleh ditambah dua-dua tapi akhirnya bukan salat witir. Ada pendapat juga Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapatnya beliau Imam Ahmad bin Hanbal di luar mazhab. Jadi kalau misalnya kita sudah salat witir sebelum tidur 3 rakaat kalau kita tahajud nantinya kita solat witir lagi satu rokaat, sehingga berarti solat witirnya sudah berapa? Empat. Jadi nambah dua lagi, nambah dua lagi, baru kemudian diakhiri lagi dengan satu rokaat. Itu pendapatnya Imam Ahmad menambah. Jadi ada pendapat ada tiga berarti ya. Ada berapa? Ada yang mengatakan tidak perlu lagi menambah, ya tidak boleh, karena tidak boleh dua kali solat. Ada yang mengatakan boleh dua-dua Ditambah dua-dua Jadi witirnya tetap satu Tapi hanya menambah dua Wah, Ada yang boleh eh, mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal tadi Digenapkan dulu rokaat witirnya Kemudian ditambah sesuka mungkin se Baru kemudian digan diganjilkan. Apakah Bertanya tentang seseorang Termasuk hiba Misalnya di mana fulana Atau fulana kamar berapa <laughs> ini apa yang disebutkan ini cuma tanya fulana apa ada sambungannya ini maksudnya fulana yang itu itu gitu loh mungkin mungkin fulana yang itu itu gimana disebutkan kekurangannya mungkin ya kalau cuma mana fulana oh hibah itu dosa besar berarti semua orang hibah akhirnya jadi mungkin fulana siapa? ditanya, fulana yang siapa yang kamu maksud fulana itu? loh yang itu begitu ya. yang itu sehingga ketika kita menyebutkan keurangannya mereka jadi fa faham nah, apa boleh? boleh kalau untuk takrif untuk diketahui ya, kadang-kadang dalam ulama sendiri ada Imam Syekh Al-A'mas Syekh Al-Aswam Hatim Al-Aswam Syekh Al-A'mas ini Amas yang matanya tidak terang, tidak jelas tapi untuk ta'arif tidak apa-apa, kalau untuk ta'arif Tapi kalau ta'arif itu dibutuhkan nah, Kalau fulana itu sudah jelas, terkenal sudah Oh itu fulana yang itu begitu-begitu <laughs> Itu tidak boh, tidak usah disebutkan pun mereka ta? tahu. Tahu, itu tidak boleh, itu kalau dibutuhkan Terus pertanyaannya Atau kita tanya Semisal kita bertanya Bagaimana sifat si fulana Kepada orang lain kita tanya Karena kita ingin berteman Karena ada perkataan Kalau kita harus memilih teman yang baik hmm, Ya boleh Kalau kita tanya Tentang sifat orang lain Bagaimana Untuk dijadikan sebagai teman kita Boleh orang yang ditanya Untuk menyebutkan kekurangannya Kalau memang dibutuhkan untuk disebut Kalau tidak dibutuhkan sudah Ya pak, Fulana itu menurut kamu, Ana ingin berteman. Sudah yang penting, tidak usah berteman sama dia. Tidak kenapa, tidak usah sudah. Oh ya sudah, kalau gitu, Ana tidak mau teman. Cukup kan? Oh tidak tidak, kalau kamu tidak usah teman sini, tak jadi Fulana itu begini, begini, begini. Tidak dibutuhkan, tidak usah disah. Kalau dia maksan, tidak kenapa kok Fulana? Ya karena begini, karena begini, tidak apa. Bagaimana cara menghilangkan was was? Nah, menyenangkan was was. Weynya tinggal dihapus, nggak jadi was was lagi kan ini. Ya. Dan lintasan lintasan buruk dalam hati. Ini yani was was itu penyakit jiwa ya, termasuk ke penyakit jiwa. Jadi tentunya was was itu dari setan. Datangnya dari nah, setan ini akan lari, akan kabur, akan menjauh kalau disebut zikir dzikir all. Oh. Kalau kita menyebut Allah, maka setan akan nadi. Jadi banyak baca Quran, banyak zikir kepada Allah. Khususnya kalau ketika datang penyakit was-wasnya, kita zikir dengan Lafzul jalalah. Yaitu Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Sebanyak berapa sampai nafas kita habis. Jadi ya, Allah, Allah, sambil lihat ke atas ya. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Sampai habis. Allah, Allah, Allah. Karena kalau habis nanti takutnya satu jam akhirnya kan <laughs> jadi sampai nafasnya habis. habis ya sambil lihat ke atas Insyaallah setannya akan terbakar sampai hangus apa perbedaan isma dengan sama dalam surut khutbatin isma dari imam, dari khutib sama dari makmum yang hadir Ya isma dari khotib, artinya khotib itu harus isma khotib itu harus mengeraskan suara Ya tidak cukup mengeraskan suara khotib itu tapi yang hadir harus benar-benar sama artinya harus benar-benar mendengar jadi isma harus sama juga harus, harus. jadi kalau salah satunya tidak ada, tidak nah sah tidak ada isma, ada sama khotibnya padahal pelan tidak mengangkat suara denger-denger uh, semuanya nih, Masya Allah telinganya enggak salah, kenapa? karena enggak mengangkat walaupun denger ya harus mengangkat suara ya atau sebaliknya, khotib mengangkat suara innalhamdulillah, itu enggak denger semuanya, apa-apa katanya padahal sudah mengangkat suara masih enggak dengar. hukumnya tidak jadi harus ada isma dan harus ada nah, jelas ya apakah orang yang memakai behel jika meninggal harus dicopot dulu. Kasian kalau dicopot ditarik-tarik ya. Kalau sekiranya susah untuk dicopot, tidak usah dicopot. Ya gigi palsu, gigi apa, dan pasangan dan Kalau susah, kalau cuma gampang tek ini sudah lepas, ya lebih baik dilepas. Tapi tidak ha, tidak harus juga. Kalau mau dilepas kenapa? Karena itu haknya ahliwah. Ya, kalau ahli, ahli waris mau melepas, lepas tidak apa-apa, boleh dilepas ya, kalau mau melepas, ahli waris boleh dilepas bahkan wajib kalau meminta ahli waris untuk dilepas hukumnya wajib, tapi haknya mereka ya. Karena itu kan harta, bisa bernilai kan nah, kalau misalnya mereka menuntut, dilepas tapi jangan syarat, tidak merepotkan tidak mengganggu mayat ya kecuali kalau repot, tarik-tarik tidak bisa ambil obeng <laughs> berarti tidak boleh apakah diterima Fatihah untuk hadiah orang lain sedangkan yang menghadiahkan Fatihah ini selalu bermaksiat ya insyaallah diterima insyaallah ya kalau pastinya tanya mereka jibril nanti <laughs> Al-Fatihah, Nabi Allah SWT. Al-Firjan, basta rujuk olehku, bersedih bulu. Bait matulah nama Allah. Bukan Allah SWT. Taalaena, olehkunna, oleh jimatullah, binau talibatina. Maka niftularifin, fata al-akbar, fata al-azam, فيا اناياكم من جميع طلابي من نسانا نسودا من العلماء الامين مدات المحسنين قرب بما نسين المسددين من الهدين المهتدين خير الله لهم ولا مديل ولا مبدل ولا محيرين في اناياكم من من المسددين ومن من الوبين ومن المتحدين باخلاق سيدنا المسلمين ومن المتقين بسيف الشارحين ومن الفايدين بتما بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم الاولين والاخرين وبالنظر الى وجهك الكريم وقت ما رانا بخير وطه عافيه Wajibna husnul khita, wajibna husnul khita, wajibna husnul khita, wafina, wafuana, wafatna mukuliafad, wafatna mukulifidna dunia dan yang berikutnya. Wafsi mardana, wamana sholat sholat, wafsi mardzamin muslimin, mazmamurat. Sifatnya agen, sifatnya yahdur segama. Allah merahmati dunia dan sabakana, dan sabakana min awatul muslimin. Allahumma rabbiyalamin, Allahumma ya rabbiyalamin, Allahumma ya rabbiyalamin, Allahumma ya rabbiyalamin, Allahumma ya rabbiyalamin, Allahumma ya rabbiyalamin, Allahumma ya rabbiyalamin, Allahumma ya rabbiyalamin, Allahumma ya rabbiyalamin,